Allah itu maha baik banget Ada banyak orang bahkan mungkin kita Ngerasa bahwa kita itu kurang beruntung dibandingkan orang lain Ngerasa bahwa kayaknya Allah gak adil sama kita Karena kita melihat orang lain mendapatkan banyak nikmat Sedangkan kita gak Kita ngerasa kayak orang yang paling dicurangin dalam hidup oleh Allah Subhanahu SWT Kita ngerasa kayaknya orang yang paling sengsara diantara semua manusia Ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain Kalau kita pernah ngerasa kayak gitu Gara-gara kita sedang diuji oleh Allah dengan satu masalah Pasti kita berarti belum mengenal Allah Subhanahu SWT Ada orang yang diuji mungkin dengan ujian fisik Dan kadang-kadang itu bukan ujian sebetulnya Dia aja yang tidak mampu bersyukur atas nikmat fisik yang Allah berikan Dia ngerasa warna kulitnya adalah ujian ada orang yang ngerasa jenis rambutnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa tinggi badannya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa bentuk hidungnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa gemuk dan kurusnya adalah ujian. Ada orang yang bahkan ngerasa nasab keturunan adalah ujian. Sehingga bagi dia dia menjadi orang yang paling tidak beruntung karena diberikan fisik yang menurut dia tidak ideal. Ini pasti orang nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melihat sebaliknya Kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala, ahli-ahli dia mengeluhkan nikah, justru dia makin bersyukur kepada Allah Ada juga orang yang merasa dirinya paling menderita karena melihat dirinya orang yang paling tidak beruntung dalam urusan harta Dia menilai orang lain lebih beruntung karena gajinya lebih besar Karena diberikan nafkah oleh suaminya lebih banyak, karena kendaraannya lebih baik, karena rumahnya lebih luas, karena tempat kerjanya itu lebih bergengsi, karena titel dan gelar-gelarnya itu lebih tinggi. Sehingga dia merasa karena hartanya terbatas, menjadi orang yang paling sengsara di muka bumi. Ini juga orang yang gak kenal sama Allah. Atau ada juga yang ngerasa dirinya tuh paling menderita karena masih jomblo. Dia cemburu kepada temannya yang nikah, bahkan dia cemburu kepada temannya yang baru putus. Lo masih mending ngerasain gimana putus daguah, jadi juga gak pernah katanya. Jadian juga gak pernah apalagi putus Ada banyak banget hal yang dikeluhkan oleh manusia Untuk dia ngerasa pantas menyebut dirinya itu sebagai orang yang paling sengsara Ada banyak hal yang dianggap oleh manusia itu Pantas dikeluhin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang dia ngerasa dicurangin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada dua nikmat yang diberikan Allah Yang nikmat ini Khusus hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Dua nikmat itu adalah Nikmat hati yang selalu mampu bersyukur dan nikmat lisan yang selalu mampu berzikir. Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang sehat walafiat? Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang keliling dunia sukses secara bisnis? Produk-produknya ada di seluruh dunia? Bukankah kita melihat orang kafir itu sukses dalam karir-karirnya? Allah berikan nikmat itu kepada orang mukmin Dan kepada yang tidak mukmin sekalipun Karena nikmat itu nikmat murah Allah berikan kepada siapa saja Sehingga itu bukan ciri bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Sehingga kita menilai diri kita menjadi orang yang kurang beruntung Karena kita tidak diberikan nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir Sehingga kita menjadi orang yang kurang beruntung Karena harta kita sedikit dan orang kafir lebih beruntung karena hartanya berlimpah, makanya saya bilang di awal pasti dia nggak kenal Allah subhanahuwataala. Dia nggak ngerti Allah subhanahuwataala. Seandainya dia mengerti, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan tidak akan berhenti untuk memuja Allah subhanahuwataala.